Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa ala umur al-dunya wa al-din. Assalatu wa salamu ala asrofi al-anbiyari wal-murtalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad, Umirsa, Bankal Hati, and NCTV, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kemuliaan itu tidak hanya kemuliaan duniawi belaka Tetapi ada satu kemuliaan yang senantiasa menjadi impian setiap hamba Allah. Yaitu kemuliaan uhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wafina azah bannar. Dan semoga kita mengawali hari ini dengan penuh kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, kairnas ansauhum lina. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Baik fikirannya bermanfaat, ekonominya bermanfaat, jabatannya bermanfaat, bahkan setiap lisannya bermanfaat, setiap tindak tanduknya bermanfaat. Intinya. Tidak ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dari indranya, kecuali hanya manfaat untuk risau Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, uh, hadirin jamaah di Masjid an Nida yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Bapak, Ibu semuanya sehat? Mudah-mudahan tidak hanya fisiknya sehat, tapi hatinya juga sehat. Kalau fisik terlihat sehat, apalah arti hidup ini kalau tidak dengan hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang ketika melihat orang lain susah, dia ikut susah. Ketika melihat orang lain senang, dia ikut senang. Hati yang sakit sebaliknya. Dia senang lihat orang lain susah. Dan hatinya susah melihat orang lain senang. Ibu pilih yang mana? Yang sama-sama susah. <laughs> Baik semoga Allah menjadikan kita Sebagai orang-orang yang senantiasa bersabar Dalam setiap menghadapi musibahnya Amin Ya Rabbal Alamin Bapak kabar? Sehat Bapak? Oh, Alhamdulillah Jangan-jangan belum mandi semua ini Baik seperti biasa Saya coba absen terlebih dahulu Ini ada jamaah Yang sudah rutin hadir Di pengajian Bengkel Hati Yaitu dari Bandung saya tahu yang mana ibu-ibu dari Bandung? Oh Tuhan Allah. Ini biasanya di barisan pertama. Kenapa mundur tiga baris? Telat ya sepertinya. Oh iya, kecanda ibu. Pagi-pagi udah serius. Ah, masih. Kemudian uh, dari pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau oleh-oleh khas pekalongan itu apa bu? bati, nah pertanyaannya bawa bati apa enggak enggak, wabi, jarang yang bawa apa apa ustaz di sini nih <laughs> kemudian dari Jambi, ada dari Jambi oh kaget ya, waalaikumsalam udah paling depan tapi semangatnya, subhanallah ini saya demen nih, kalau diajak perang, pasti perangnya menang <laughs> karena barisannya depan semua tapi mudah-mudahan, dari manapun kita berasal niat kita satu untuk mengaji Menuntut ilmu Allah. Agar hidup ini menjadi lebih baik. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Ustaz apa kabar Ustaz? Sehat? Allah, sehat. Alhamdulillah. Ya Rabbal. Alamin. Kita berdoa mudah-mudahan. Guru kita, Ustaz kita. Senantiasa diberi kesehatan yang terbaik oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Satu pertanyaannya kalau kata jemaah. Kalau, kalau Ustaz Dandu sakit yang ini itu. Yang yang penyakitnya ke mana Ustaz? Ke dokter. <tuk> sudah kerjaan juga. Tapi enggak juga sih. Nyatanya kalau masalah masalah itu alhamdulillah sudah Sudah uh, puluhan tahun ya hmm. alhamdulillah. memang uh, uh, apa ya? Ya alhamdulillah Allah sudah memberikan sakit. Sehat sehat ngantuk aja yang keras Nah itu. Kalau nah, itu bawaan lahir ustaz ngantuk. Baik, di kesempatan kali ini pemirsa tema kita yaitu tentang kejahatan hawa nafsu. Kita lihat bagaimana fenomena di negara ini kok banyak yang sedikit-sedikit berantem. Sedikit-sedikit berkelahi. Hanya masalah kecil jadi besar. Iya, Bukan banyak masalah besar dianggap kecil. <laughs> nah ini Ustaz, eh, kejahatan hawa nafsu. Kira-kira hawa nafsu itu apa dan kenapa hawa nafsu itu mengajak kita untuk berbuat jahat? Iya memang manusia ini kan makhluk paling semburna ya. Jadi kalau tidak ada hawa nafsu ya sama seperti pohon. Hmm, Jadi pohon tidak punya hawa nafsu. Di mana dia tumbuh kan gitu. Oh iya. Gitu. Kalau hawa nafsu itu terlalu banyak, penuh kemudian akal pikirannya dikit hewan. Hmm. Jadi hewan itu kan nafsu. Kalau ditakut takutin lari. Kalau saya berani. berani, gitu aja cuma begitu. Nah manusia ini paling sempurna. Dia ya, punya akal, punya pikiran Punya juga hawa nafsu Nah salah satu Baik, hal yang harus kita ketahui Bagaimana nanti kita Belajar untuk Mengerem Hawa nafsu hawa ini nafsu. Dengan pelajaran-pelajaran dari Allah Ta'ala Ya itu nah, Ini harus kita potong dulu tidak abang karena sayyid sayyid azan subuh sudah berkumanda. <laughs> yang pasti hawa nafsu itu pak artinya bukan nafsu melihat hawa, bukan itu. <laughs> Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana mana, karena setelah sholat subuh nanti, saya hati akan kembali bersama Ustaz Danu dan Daizah kita tentunya. Baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan semua yang hadir di Masjid An Nida ini dan kami berharap pemirsa juga sudah melaksanakan sholat subuh sehingga kita bisa mengaji lagi dengan lebih khusyuk. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertenangan dengan tema yang sudah kita bahas yaitu tentang kejahatan hawa nafsu. Bagaimana? kita banyak disuguhkan oleh tayangan-tayangan di media tentang kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan hawa nafsu. So, sebagai muslim yang baik, setiap permasalahan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Nah, Ustaz, tadi berhambung apa yang ingin Ustaz sampaikan tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Iya, memang salah satu hal banyak dari diri kita itu yang sering lupa. Jadi banyak-banyak sekali tayangan-tayangan, banyak sekali. Jadi kayak maaf-maaf saudara-saudara saya yang kemarin juga lagi ada rapat di PSSI. Itu kan kisirut ya. Yeah. Ya itulah hawa nafsu baru muncul gitu sebenarnya. Jadi cobalah kita kalau memang saat ini beliau yang kemarin itu hadir dalam rapat saya mencoba mengatakan khususnya bagi diri saya sendiri coba kita melihat salah satu hikmah Allah Taala bagaimana Allah memberikan jalan jalan keluar dari berbagai masalah salah satunya memang ceritakan pak fuanhum was taqfirlahum was shawirhum fil amr jadi di sini adalah uh, apa yang apa yang dituntunkan oleh Allah Taala jelas sekali maafkan mereka. Jadi kita kalau ada sesuatu, kita cenderung untuk bisa memaafkan seseorang yang berbuat dolem pada kita. Maafkan mereka, wastagfir lahum. Doakan kesalahan mereka kepada Allah. Cobalah kita belajar mendoakan uh, kesalahan orang yang berbuat dolem pada kita pada Allah. Itu cara-cara yang akan menjadikan hati kita itu lebih tenang, lebih adem katanya. Dan yang jelas waswirung fil amar ini jelas musyawarahlah kita kalau ada masalah kita diminta oleh Allah Taala bermusyawarah dalam segala urusan duniawi apa saja apa saja baik yang lagi rapat baik yang kalau demonstrasi itu eh, gitu ya masa demonstrasi lempar lemparan batu ada lempar lemparan bambu ada toba keris pedang keluar semua ini gimana Rupanya lempar duit. Iya uh, makanya saya selalu nganjurin. Kalau marah jangan lempar batu. Lempar duit. Lempar duit. duit. <laughs> gitu Coba lah. Ya. Orang gak jadi marah dong itu. Makanya. Kan jadi <laughs> banding semua. Ya, Karena kewajibannya kalau marah lemparnya duit. Wajib. Kalau lempar batu langsung tangkep. Gitu aja udah. ya Nah ini salah satu hal. Kita itu sebenarnya jarang sekali memahami hanya nafsu kita aja. Coba kita selesaikan dengan baik-baik ya jangan ada emosi sama pada waktu momennya dulu kita itu sebelum nikah dengan suami kita atau dengan istri kita kita momennya baik-baik pacaran momennya kalau ini dianggap tak pacarannya ya pada waktu takaruf kita baik-baik tapi setelah menikah hutung hutung punya ya yang satu kemana yang satu kemana betul nggak bu? Bener ya? Nah, ini suami saya itu maunya kesini aja. Sudah dianjurkan tahajud, padahal anak saya itu kan susah sekali. Kok ya susah suami saya itu tahajud. Ini kadang-kadang jengkel juga, tapi gak perlu jengkel. ya Kalau hanya malas tahajud, tetap bangunin aja pakai diguyur air di dalam ember. Kalau berani, kan berani. gitu ya Kalau ya. berani. Kalau enggak, 3 bulan enggak dikasih bulanan. <laughs> <tapi, Tapi memang kita harus ya, jelas sekali. Jadi, cara-caranya jelas bahwa... Coba kita benar-benar serius belajar dalam Islam. Jangan main-main. Apapun yang kita kerjakan. Baik persoalan suami istri. Baik persoalan dengan anak-anak kita yang sudah mulai dewasa. Baik persoalan kita dalam melakukan... Apa namanya? Mencari rezeki ya, yeah. Jangan sikut sana... Sikut kemari itu juga nafsu Nah, semua hal Termasuk dalam rapat Ini salah satunya Rapat di Indonesia itu paling pusing Saya itu kalau lihat acara TV Rapat itu teriak-teriak begitu malah bingung ya. Ini orang-orang pinter kok gitu ya, ya Iya, ya, pinter ya. Padahal pinter, karena beli aja di atas Kalau kita-kita ya. kita mah gak pinter-pinter Jadi kalau yang pinter aja seperti itu Ya wajar, kalau yang gak pinter lebih dari itu Ya kan? harusnya ya tapi alhamdulillah saya mencoba untuk memberikan gambaran bahwa kalau memang ada sesuatu gambaran di media TV yang memang kacau emosional marah melempar kursi melempar batu berantem mencaci memaki saya mengajak jamaah bengkel hati seluruhnya saat ini yang menonton saya mengajak, ayolah kita tenangkan hati kita. Karena setan senantiasa ada masuk. Masuk satu setan, masuk temannya setan, masuk. Setan itu mirip nyamuk juga sih ya. Oh gitu ya. Hmm, nyamuknya satu, temannya banyak nyamuknya. Teman Jadi gitu. setan itu sama. Jadi kalau sudah, sudah kita terkena setan sekali, kita akan melanjutkan. Kalau kita sudah terbiasa enak korupsi, kita pasti akan melanjutkan korupsi. Betul enggak Bu? Ijah betul, padahal Ibu belum tentu korupsi kan gitu ya? Ibu betul-betul aja, Ustaz. Nah, betul. Ya, Ibu rame <laughs> gitu. Kalau saya tanya sama-sama Pak Nyong. Betul nggak Pak? Kalau memang kita sudah enakan korupsi, korupsi lagi nggak kira-kira? Ya. Masa bapaknya belum tentu korupsi? Iya saja. Ya. Udah-udah ya. insya Allah tidak ya, Maaf, uh, bengkel hati, insya Allah tidak ya. Kita tenangkan hati. Korupsi itu nafsu juga. Nafsu ini ya. uangnya banyak. Kalau ingin uangnya banyak gampang, ingin tahu caranya, bapak ibu, ingin tahu? Iya. Yeah. Jadi pengusaha sukses. Iya. Yeah. Ada jalan pintas tuh kan? Abang ngepet. <laughs> <laughs> ibu jagain lili sebelumnya. <laughs> ngepet ini mah enak. Oh Benar, enggak enak. Enggak taunya kita lupa sama yeah. uang. Bukannya ngepetin uang kan gitu ya? Ngepetin tetangga itu kan ketahuan kalau kita ngepet nanti ya. Baik, Ustaz, ini langsung kita beri kesempatan untuk bertanya. Iya, silahkan, bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, nama saya Aryatul Rosia. Ah. Panggilannya siapa? Aryatul Rosia. Ah. Iya. Aryatul Rosia. Ah. Panggilannya Lia. Al Lia. Namun yeah. jauh amat ya. Aryatul Rosia ah di panggilnya? Lia. Lia. Iya. Yeah. Iya, gimana bunda Lia? Uh, gini, uh, saya itu dah menikah 8 uh, 8 setengah tahun, tapi belum dikaruniakan keturunan, belum dikasih keturunan gitu. Belum dikasih, mau kasih keturunan siapa? <laughs> Allah. Oh, Allah, ya. ya. Tapi kalau saya tanya ini, Mbak Lia, ya. ibu Lia, saya panggil ibu ya, ya. ibu Lia sudah menikah 8 tahun ya. Tengah. Ini Delapan ya, ya, ya, ya, setengah ya Sudahlah. lah, sudah setengah tahun. Triput ini yang bikin si berantem itu ya begini-begini ya sama temen. Iya sama temen masa nggak mau berantem? Malah yang ribut kita sih ya. Iya maksud 8 tahun ya, ya, ya. Belum Sebelum kita momongan padahal sudah menikah. Nah pertanyaan pertama yang ini klasik dan harus dan ya, wajib ya, dijawab. Sudah dikumpulin sama suami belum? Itu. Nah itu yang pasti. Ya suka. Oh ya suka. Oh ya. Antum percaya? Ya suaminya Ustaz Bila saya tanya antum. Oh iya. Saya percaya tidak percaya. Hahaha. <lipun> ya, aja tidak percaya. Tapi kita Husnulzon percaya. Pertanyaan saya yang kedua, sudah tes dokter belum? Oke. Kata dokter bagaimana? Sperma suami bagaimana? Rahim ibu Lia bagaimana? Kata dokter gimana? Ah, semua Maknanya gak subur semua. Iya ya, subur semua. Maksudnya semuanya itu kemana? Ya. Tidak oh, ada kejala apa-apa. Nah yang ya. benar. Uh, dulu silangnya doktor tauviki ada penjolan uh, di kandungan. Terus. Uh, tapi sudah diambil Tadi. sampai sekarang Tadi. belum. Sudah diambil. Yeah. Oh penjolannya di kandungannya suami? Semasa itu. Oh itu dia. Ya. ya. <laughs> Iya, punya rahim si suami. Ini mulia begini. <kuh> Kalau ada pergi di kandungan. Oke, okay, di si rahim maksudnya ya. Ya. Yeah. Yeah. Pertanyaan saya untuk si uh, suami begini. Sperma suami ibu pernah benar enggak jadi dokter? Spermanya bagaimana? Jumlahnya bagaimana? Morfologi sperma, bentuknya sperma bagaimana? Ekornya terpotong atau enggak? Kepalanya benjol. Kemudian tentang apa cair, tahu enggak kira-kira gitu? -kira? Lari, uh, larinya lari lari lari kenceng nggak? Uh, Usting, iya makanya spermanya larinya kenceng itu tahu enggak itu dilihat? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Oh katanya tahu tadi. Saya yang gini, <laughs> uh, kemarin udah di apa, laboratorium... Uh, uh, betul, uh, betul. Tapi, uh, apa? Uh, sudah dikasih berusur itu, itu, uh, itu, tapi belum dibawa ke dokter. Namanya enggak mau. Lo kok enggak mau, cuman? Eh... Saya tak tahu minggu nanti nanti, nanti. nanti nanti aja nanti nanti aja ya, ibu dia, ya sudah begini ibu dia. Ya. Yeah. Kalau memang kalau persoalan sperma suami nanti aja ya, Karena suami tidak ikut, Ih, suami ada di sini tak? Tak aja. Oh tak aja ya? Atau milih yang kandang? Tak. Atau siapa oh, aku, aku aja bawa ibu ke rumah sakit? <tuk> <tuk> Satu aja ya, yeah. alhamdulillah ibu dia. Begini ibu dia, kalau saya akan menjawab untuk ibu dia aja, ibu dia. Kalau di dalam kandungan atau rahim Ibu Lia ada penjolan, Ada penjolan ya? Iya. Yeah. Pertanyaan saya. Ibu Lia ini sering gak jengkel atau marah. Tapi tersimpan di dada. Dengan salah satu ayah atau yang kedua suami. Yeah. Sama iya. Sama isa apa kok iya. Sama suami. Oh. oh no. no. <laughs> Bagus suami yang gak di asa kesini. Kok iya. Lah, kalau dijangkali kenapa suami? Ya, orangnya suka marah-marah sih. Ya. Oh. Tapi cerita suaminya marah-marah senyum. Iya, emang senang dimarahin gak, kayaknya. Iya. <laughs> kayaknya cinta sekali, suaminya kali artis sekali ya. Suaminya artis siapa? Ya bolehlah si agak artis. Oh, kan, kan benar suaminya artis ini. Baik. Oh, iya, iya. Uaminya ganteng. Ya. Ya. Yeah. Oh ya, yeah, betul. <laughs> Jadi saking sayangnya, coba begini aja. Nanti sampaikan uh, salam saya buat suami, pokoknya jangan marah-marah lagi. Karena pada waktu marah suami, kemudian ibu dia ada kejengkelan dalam hati. Kalau ada kejengkelan dalam hati itu belum rada istrinya, belum rada benar, masih ada. Itu rahim itu biasanya menolak sperma. Jadi sperma yang masuk ke rahim itu rata-rata nanti mati. Nah, makanya jangan sering-sering cengkel sama suami. Sama suami kalau bisa sayang. Tapi juga suaminya kan sering marah-marah juga ya. Kalau ada di sini, saya bisa ngomong sama suami. Tapi karena suaminya gak diajak, biasanya gak bisa cerita. Tapi nanti tanggung sampaikan ya. Yeah. Nah, kalau ibu Lia benar mau sembuh benjolan yang ada dalam rahim, mulai sekarang suami marah-marah, ibu Lia senyum. Doakan suami, doakan suami ya, doakan suami. Umpamanya begini cara doanya, padahal suami marah-marah, ibu dia langsung menghadap kiblat, Langsung buka tangan doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikanlah suami saya suami yang tidak suka marah-marah. Itu aja agak kenceng dikit, suami hmm. dia dengar. Itu ninjir, Rufat ya. Nah, itu ninjir, ninjir. Sehingga nanti suaminya kira-kira kalau ibu dia seperti itu, suaminya ketawa atau marah malam. Oh ya, esoknya eh, ya nanti ya. Oh ya. Apa dicoba suaminya makirkan? Nanti suaminya pas mana mana doa lagi. Saya juga lagi ngebayangin coba bapak ibu bayangin kalau lagi doang gimana? Kalau bapak -Ibu, ya, bapak -Ibu langsung asem ah, galau, senyum lucu. Tapi itu adalah salah satu cara yeah. untuk menghilangkan emosi aja. Jadi, bagus, ya. Itu bagus ditambah. Julia jangan jengkel lagi sama suami. Insya. Kemudian sayangi karena Allah. Hai Allah, Baik. sampaikan salam saya buat suami untuk uh, belajar untuk tidak juga sering marah. mudah-mudahan kalau sudah klop, mudah-mudahan sperma ditangkap rahim, kemudian lari ke sel telur, kemudian dibuai selesai masuk ke rahim lagi, jadi mudah-mudahan amin. Amin. Amin. Mas doanya yang Ya, oh, layar ya, ya. ya. ya, berapa bayar di <laughs> Nanti kalau sudah jadi Dapetnya laki namanya Zaki <SILENGALAN> <SILENGALAN> Baik, baik Bunda lihat, terima kasih Mudah-mudahan bisa bermanfaat Salam buat Xiaomi dan keluarga Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Mudah-mudahan apa yang dialami Oleh Bunda Liat bisa menjadi pelajaran Untuk kita semua Jangan kemana-mana karena bengkel hati Bersama Ustadz Danu dan Daizaki Akan kembali sesaat lagi <SILENGALAN> Subhanallah walhamdulillah, walla illa illallah, wallahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sulamamal aduah muhawarin konla. Sebaik-baiknya ibadah adalah yang jumlahnya sedikit, tapi istiqomah. Mudah-mudahan ibadah yang selama ini kita lakukan tetap dijaga, tetap istiqomah, karena itulah ibadah yang terbaik. Baik Ustaz, berkenaan dengan tema yang uh, kita bahas tadi tentang kejahatan hawa nafsu ya. Eh nah, uh, di dalam diri manusia ini kan pasti Ustaz, ada potensi hawa nafsu. Kadang dia meledak-meledak, kapan uh, kadang juga bisa direm atau ditahan. Nah, apa ia dengan berpikir Ustaz kita mampu menahan uh, hadirnya hawa nafsu tersebut? Istighfar, kemudian takbir tahlil dan sebagainya gitu Ustaz. Memang eh, pertanyaannya sangat bagus. Apakah dengan berzikir itu bisa kita menjaga hawa nafsu? Maksudnya tidak keluar kan? Iya. Itu saya jawab betul. Gimana kita mau keluar om kita lagi zikir? Oh iya betul. <laughs> betul iya. Berarti yang salah yang nanya ya. Say. Iya. Bukan yang salah. Gimana? Ya sudah benar. Sudah. <laughs> Jadi pertanyaan itu memang sudah benar. Gak salah. Gimana kita mau marah om kita baru astagfirullahaladzim. Pukul. Pluk. Astagfirullahaladzim. Buka lagi. Astagfirullahaladzim. Tidak keluar. Keluar. Iya betul. Kecuali kalau dalam film. Dibukul. Astagfirullahaladzim. Lebih dapat memukulnya memang. <laughs> betul. Walaupun Nisifar membalas. Nah ini kalau itu dalam film. Nah memang ada sesuatu hal. Kalau memang kita terbiasa emosi. Terbiasa marah. Ini yang harus kita bahwa marah ini bukan sifat Allah Ta'ala Bukan Tapi ini sifat-sifat setan Tapi kita lupa Kita selalu melakukan lagi Kita selalu melakukan Kenapa kita selalu melakukan Karena kita memang belum dekat kepada Allah Bagaimana dekat kita kepada Allah Yang paling ringan adalah zikrullah Melafalkan zikir kepada Allah Mengingat dengan membaca Astagfirullahaladzim Atau baca talir ta'mid Silahkan, tapi yang benar-benar karena Allah. Yang kedua yang intinya ini yang yang yang yang paling bagus adalah pengetahuan kita tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu ayat-ayat Allah yang sebenarnya itu petunjuk bagi kita. Petunjuk agar kita bisa menjalankan. Nah, pada waktu kita itu mengetahui firman-firman Allah, kemudian kita menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari Inilah yang akan menjadi ilmu yang lekat di dalam hati dan tubuh. Jadi kalau kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita didolimi pasti akan keluar kata-kata yang baik. Yes. Insya Allah pasti. Nah kalau kita sudah terbiasa memaki marah. Itu mau menjadi udah lebih memaki, Kemudian dia didolimi yes. untuk mengucap. Astagfirullahaladzim itu susah pasti. Yes. <laughs> susah. Karena yes. apa? karena terbiasa biasa memaki, sudah biasa marah, sudah biasa marah. Nah, ini ya. harus kita redakan dengan ilmu petunjuk yang dalam Quran yang harus kita kerjakan. Ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu jangan sampai dari emosi itu kita kena serangan jantung mendadak, jantung koroner, kanker payudara, kanker nasofaring. Waduh, apa itu? Anger dan farang itu yang menyerang dari hidung sampai tenggorokan. Hmm. Itu karena memang berpikir emosi mau marah, kuat kali. Nah itu ya. juga bisa. Makanya kita belajar jamaah ya, bengkel hati. Kita belajar untuk nyantai, belajar untuk baik. Iya. Terima kasih. Ustaz. Baik, langsung saja uh, kita persilakan kembali. Ya, orang bapak. Silakan bapak sebut nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum Pak Ustaz saya dari Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suryati, istri saya Suparti Supardi dan ya. Suryati. Suryadi dan Supati, Suparti. Iya. Suryadi Suparti. Ya. Baik, jodoh saya ya ya. Ada ada semua. Ya. Nah. Baik, gimana Bapak? Ya ini keluhan saya dulu di saya kena uh, penyakit Bapak kita tahun ya, di operasi itu tahun 2002, nggak sampai sekarang itu belum ada memanggilan Pak Ustad untuk itu sudah aspirasi juga gagal, nggak ada hasil sama sekali. Mohon solusinya Pak Ustaz. Ya malah. Sudah berapa tahun berarti, Bang? Sudah 10 tahun. Oh 10 tahun. Lebih oh, dari lebih dua tahun dari bunda Lia tadi. Ya? Ya. Iya. Iya. Sudah ke dokter belum? Sudah. Bakal. Katanya gimana? Bagus. Ngapanya yang bagus, Herma? Kenapa oh. bagus kata dokter? Gimana coba bagusnya? Ya nah, pokoknya bagus normal itu. Lah kok pakai pokoknya, repotnya lo banget saya. Iya <laughs> jangan mau masak jangan ya. pokoknya gimana kata dokter. Masih ya. ingat-ingat. Kata dokter sperma saya itu keluar jalur mamanya. <laughs> <Kata gimana? laughs> Tidak sesuai jalur sih <laughs> gimana kata tertua masih ingat nggak Pak Suryadi, Suryadi. apa film ya, mana ya. bapak gimana bapak cari apa di celana? <laughs> langsung dicari cari, -cari, -cari. <laughs> bapak santai aja udah santai aja Pak Suryadi maaf saya tanya Pak Suryadi kerjanya apa security <laughs> security ya tenang dong security tuh harus sikap ya. siap gitu oh, jangan-jangan nyari pesto <laughs> nyari bom <laughs> malah mengamankan Pak Suryadi ini kata dokter tadi kan udah saya cerita bagaimana sperma jumlah spermanya bagaimana kemudian kekentalan sperma bagaimana ini kata dokter ya kemudian lihat loh ini kemudian uh, morfologi sperma bagaimana itu harus harus uh, jelas karena kalau memangnya Pak Suryadi bilang baik itu Menurut saya harus jelas gitu loh. Karena kalau jadi sperma aja berpengaruh sebenarnya. Umamanya terlalu kental umamanya. Nah itu juga susah mau lari ke arah sel telur itu susah. Terlalu kental. Karena cairan terlalu kental spermanya mau jalan gimana? Coba. Kan sama aja spermanya dipegangin. Dimana mau ngebut gak bisa. Kalau terlalu cair coba Pak Suryadi, Kalau di bawah lantai ada banyak air. Kan susah mau lari. Gak lari juga. Kan gitu ya? Iya. Kalau spermanya ekornya pot terpotong. Gimana mau lari ekornya gak punya. Ya, akhirnya gimana gendol gini. Nah ini maksudnya spermanya bagaimana. Makanya kalau mamanya mau e, benar-benar serius. Bertanya di pengel hati. Tidak apa-apa. Tes dulu di dokter. Di lab. Gak apa-apa kok. Nyantai, saya juga senang ada dokter ada lab. Itu senang sehingga hmm. saya bisa membaca. Kemudian kalau ibu ada kista. Kistanya di daerah. Ovarium atau dekat sama rahim? Eh iya sama rahim. Ibu masih ingat gak dulu kisahnya di mana kata dokter? Di luar rahim. Di luar rahim ya? Iya. Pertanyaan saya, ibu sering gak jengkel sama suami atau sama orang tua? Hanya itu? Sering. Tapi diem, tapi diem. Sering. Diem. Sama siapa sering. yang paling sering? Ya sama suami sama orang tua. Semua ya? kok ya. semua. <laughs> Kalau bimba rahim itu dulu. Oh kalau ya, ke yang ke yang marah siapa? Orang tua marah. Ibu jengkel tapi yeah, diam. Yeah. Kenapa ibu ikut jengkel? Iya nggak bisa jawab. Oh. <laughs> Sebenarnya beliau juga mau jawab. Iya ya salah juga ya saya jengkel. Ibu kalau kisanya ingin sembuh, coba kalau ibu dimarahin sama orang tua senyum sekarang udah gitu aja. Pak ustaz kisanya itu sudah di operasi? Oh sudah dioperasi. sudah operasi. Tapi gak jamin kisahnya nanti hilang, bisa saja kisahnya nanti muncul lagi. Udah habis operasi kista, dokternya itu juga nyarankan untuk inseminasi itu juga sudah saya lakukan. Berapa kali? Baris sekali. Oh baris sekali, inseminasi, inseminasi itu sekitar 70 juta kalau gak salah ya? Enggak. Hah? Enggak nyampe. Enggak nyampe inseminasi. Di mana? Di Indonesia tapi ya? Di Herminia, Semarang. Oh, Semarang. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Tidak tanya. Katanya dokter itu uh. waktu ngasih obat penguatnya kurang yang akurat gitu dokternya. Terus menyarankan... Tidak, tidak, tidak. Dokternya bilang pada waktu ngasih obat penguatnya kurang akurat. Uh, dokternya bilang begitu. Ya, waktu inseminasi, uh. kan sejak satu minggu saya uh. terus suruh kontrol lagi. Uh. Ternyata kalau belum... Berhasil, itu dokternya bilang, oh itu nganu, apa, waktu penguatnya kurang bagus bu, coba ibu untuk inseminasi lagi, nanti saya kasih penguat yang bagus. bagus. Kalau nggak jadi lagi, <laughs> masih kurang bagus berhasil. <laughs> iya, hmm. kalau saya begini, mirip sama ibu yang dari mana tadi? Tadi ibu, mana tadi ibu? Bunda Lia. Ibu Lia? Oh, kok udah sampai sana sih? Ibu lia, ya Ibu lia, itu mirip. Jadi karena ibu sering jengkel sama orang tua, hmm. sering jengkel sama suami barangkali. Nah begini, kalau ibu sering jengkel sama orang tua, padahal kejadian terjadinya ibu, ibu pada waktu janin bayi itu kan karena orang tua, betul ya? Betul. Hmm. Nah kalau ibu hanya dimarah biasa saja sama orang tua, ibu jengkel tersimpan. Akhirnya nanti di daerah uh, genetikal ibu ya, di daerah genetikal ibu itu akan melawan sendiri jika ada spermanya, dia akan menolak. Hmm. Karena apa? Itu sistem dari Allah Ta'ala bahwa rahim ibu itu sebenarnya ada malaikatnya yang kita tidak pernah tahu. Sehingga kalau ibu ada kecengkelan dengan orang tua walaupun tersimpan, si malaikat ini akan bekerja menolak sperma. Apapun bagusnya sperma suami, walaupun spermanya pakai topi baja, mati aja. Benar. Paham gak maksudnya? Paham ya? Nah, salah satu caranya sekarang adalah Ibu minta maaf lagi pada orang tua. Walaupun Ibu gak salah, tapi Ibu jengkel ya. Minta maaf pada orang tua serius karena Allah Ta'ala Mulai malam nanti Ibu dekat dengan Allah Memohon ampun jika selama ini Ibu belum diberi memohon oleh Allah Alhamdulillah karena sering Gengkel juga sama orang tua oh, Kedua orang tua saya sudah meninggal Wah oh, iya Minta hmm. ampunnya langsung kepada Allah Boleh karena Yang namanya salah ya, dan dosa kita catatannya ada Walaupun orang yang sering kita Gengkel itu sudah tidak ada Tapi dosa kita masih ada Mohon maaf, eh mohon maaf Mohon ampun langsung kepada yeah. Allah Terus menerus Kemudian sama suami, sering senyum Jangan gila mm. Mudah-mudahan nanti Bisa ada jalan kuatnya mm. Ya, yeah. paham mm. yeah. mm. mm. ya yeah. Mas Suriyadi, yang terkata yeah. mm. Yang penting Minum maju fandanu biar kuat Eh, kok minum maju fandanu <laughs> Ya, yeah, biar kuat, mudah-mudahan nanti uh, Isiar yang baik Tahajud yeah. Mohon ampun dan mohon diberi omongan oleh Allah. Mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Amin. Ya, Sapa, Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semila yang dimuliakan oleh Allah Taala <tuh> <Kepala>, tidak <tuh> kemana-mana kerana bengkel hati bersama Ustaz Ustad dan Nudan Daizaki akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. <tuh> Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang ditanyakan oleh jamaah tadi itu bisa menjadi pelajaran eproh dan hikmah untuk kita semua. Karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang mau belajar dari kesalahan orang lain, belajar dari kehidupan orang lain. Baik untuk berikutnya, kami persilakan kembali pada jamaah untuk bertanya. Ya silakan Bunda, tolong sebut nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hjah Jamilah dari Majelita Limitahujanah Jambi Jambi, nama ibu siapa? Jan Jamilah? Hjah Jamilah Oh Hjah Jamilah, baik silahkan ibu Saya punya penyakit, bersering sakit kepala, sering pegal-pegal semua Perut sebelah ini kurang enak sakit sini Perutnya kurang sebelah, apa gimana Sebelah sini. Oh iya. Sebelah kanan. Pegal-pegal saat. Kalau saya yang pegal-pegal bu. Semua badan. Kepala sakit, semua badan sampai kaki. Wah ini namanya sakit borongan ini. Iya. Oh, ya. Dari ujung sampai ujung ini namanya. No. Iya. Iya kalau ibu-ibu-ibu siapa tadi Mulan Jamilah Jamilah Haja. Oh, Haja Jamilah ya, Haja yeah. Jamilah. <laughs> ya, Ibu Haja Jamilah. Masih punya suami, maaf ini saya harus tanya Masih. ya. Masih. Masih, puterannya berapa, Ibu? Sembilan. Nah, Sembilan. Itu yang bikin pegel-pegel, Bu. Benar, siapa yang lahirin. Siapa <laughs> yang lahirin sama siapa yang bikin. Sembilan <laughs> putera, tiga puteri. Hah? Putera 3, eh, oh, putri eh putra 6, 3 putri. Oh, putranya 3, putri eh, putranya 6, putrinya 3. Iya. Wajib begini. Wajib pegel-pegel seluruh badan dari kepala sampai ke badan itu cuma gara-garanya satu. Wajib ini sering sekali kalau di rumah itu sering jengkel. Walaupun enggak terlalu marah ya, tapi jengkel. Sama entah sama bapak, suami atau dengan anak-anak. Jengkel aja. Jengkel aja anak, dikasih tahu gak mau ini, dikasih ini, gak mau ini. Jadi kalau jengkel, pertama yang sakit itu kepala daerah belakang. Betul, Baji? Betul. Kalau memang kemudian Ibu Haji yang sering, yang sering sakit mempunyai badan sebelah kanan apa kiri? Kanan. Kanan, nah ini ada bedanya. Ibu Haji sering jengkel. Sering jengkel. Jengkel itu gak harus marah keluar. Marah-marah gak? Enggak. sini maksudnya, betul ya? Iya. Ya. Nah. Kalau yang sering sakit sebelah kanan Bu Haji... Bu Haji itu sebenarnya di dalam keluarga... Bu Haji sudah ngasih... Ngatur anak-anak itu agar baik... Ngajak suami juga baik... Tapi ada tapinya... Kalau anak-anak sama suami yang diajak baik itu belum bisa... Belum mau... Bu Haji jengkel... Betul gak Betul. begitu Bu Haji? Betul Betul ya? Habis ya. suami ibu sih... Ibu, kalau Ibu ingin sembuh Karena Allah Nah ya ini karena Allah, jadi ya, bukan ya. sembuh karena apa-apa Karena Allah Ibu mau? Mau Mau. Nomor satu, mau saya sebutin Ibu Iya Mau Mau jalanin? Insya Allah, Insya Allah. Ibu harus adakah sama kami 10 juta <laughs> Itu yang penting <laughs> Karena sudah yang 6 juta ini Saya hanya terima Terima kasih Iya. Udah-udah 1 miliar lebih, terima kasih. Ibu, ya, ibu belajar mulai sekarang, boleh menganjurkan suami, boleh menganjurkan anak, memberikan nasihat, kebaikan, boleh. Itu baik. Ya. Ya. ya Tapi ibu yang dilarang adalah cengkelnya kalau beliau-beliau belum bisa menjalankan. Itu aja kuncinya. Bagaimana selesinya supaya... Bagaimana aja suami sama anak-anak. Ya belajar lah. Namanya orang Islam itu belajarnya dari Quran. Bukan enggak cocok bunuh, enggak cocok tembak, gak cocok... enggak cocok itu enggak enggak seperti itu. Itu masuk namanya. Tapi tadi saya bercandain. Kalau ibu itu cepat, ya seperti itu maunya cepat, tapi bukan cara Islam itu. Itu cara-cara orang yang dulu musuhnya Rasul yang begitu dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh kayak gitu. Jangan Caranya pendekatan kita sudah harus jelas kan, memangnya di dalam surat al-Balad kan diceritakan watawashobis tabri, watawashobil marhamah. Jelas sekali ini saling memberikan nasihat dengan ketabahan dan saling memberikan nasihat dengan kasih sayang. Jadi nggak ada kecengkelan. Kalau beliau-beliau belum mampu menjalankan kebaikan, ya ibu yang sabar. Karena apa? anak dan suami dan teman-teman ini adalah ujian ibu haji, ujian. Nah, ujian itu yang harus kita sampaikan kepada Allah adalah kesabaran kita. Waja'ana bada kumulibadin fitnatan atasybirun. Sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Makanya coba ibu dulu enggak punya anak, kan enggak jadi cengkeran kan? Padahal anak juga teh itu amanah Yang harus dijaga Tapi ibu juga harus belajar untuk tidak emosional Senyum aja Kalau anak-anak, ada anak yang belum mampu Ibu senyum aja, nyantai Nah, namanya juga anak-anak Satu kandang, tapi belum tentu Sama, udah nyantai aja Ibu doain aja Putra, putri Yang memang agak masih bandel-bandel Dia menjadi anak yang soleh Di hadapan Allah Ta'ala Bisa menjalankan Sariat Islam itu aja doain yang baik. Nah nanti bukan enggak enggak jengkel lagi nih. Insya Allah kalau enggak jengkel, mulai ini sakit-sakit, mulai, mulai hilang, mulai hilang, mulai hilang, hanya seperti itu. Ibu Haji paham? Paham. Insya Allah kalau saya tanya, mulai pagi ini, Ibu Haji niat karena Allah Ta'ala dengan suami atau dengan anak-anak enggak jengkel lagi menghadapi ini dengan senyuman, mau? Karena Allah. Insya Allah. Insya Allah, hmm. Insya Allah ya billahi taala billahi taala ta amin amin ya rabal saya... saya mohon didoakan oleh ustaz <tuh> kalau doa itu khusus bayar <tuh> <tuh> kalau doa itu untuk jamaah, gratis lagi mau minta yang mana tinggal pilih tinggal pilih kalau yang khusus melalui saya nah sekretaris berapa persen enggak 10% 10% <tuh> <tuh> <tuh> nah, baik baik Insya Allah paham Belajar mau ya. karena Allah. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau tadi ibu Haji merasa sakit kepala, badannya terasa sakit. Sekarang ibu Haji, kepahaman ibu Haji, keseriusan ibu Haji ditantang oleh Allah. Sekarang saya tanya, sakit yang ada di kepala dan di badan sekarang gimana rasanya? Kalau di kepala ya sudah agak sembuh. Tapi sudah agak sembuh. Tadi saya ini. Nanti dulu satu dulu, ibu tanya terus, bayar kagak? Tanya terus. <laughs> Kasian bapak-bapaknya. Jangan diborong, ya. Bu saya mau tanya. Kalau sudah di, diberi oleh Allah Ta'ala keringanan, kesembuhan yang dibuat, bilang apa sama Allah? Belum bilang sama Allah dari tadi. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, ya Alamin. Itu khut namanya. Terus, Ibu mau ngasih apa sama saya? Terima kasih. Terima kasih. Itu yang 6.500.000 sudah. Terima <laughs> kasih. Baik Ustaz Bu Haji yang sabar Belajar dekat dengan Allah serius Mudah-mudahan Allah memberikan Kesembuhan pada Bu Haji Ya Amin. Ya, Alhamdulillah. Baik. Amin. ya Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di segmen berikutnya nanti kita akan kembali membahas Tentang tema kejahatan Hawa Nabi Surah Sebelum itu jangan anda kemana-mana Karena usah danu dan dai zakir dalam bengkel hati kami akan kembali sesaat lagi. Wa La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntu minazolimin. Betapa sering diri ini mengzolimi orang lain, mengzolimi orang tua, kerabat keluarga, bahkan mengzolimi diri sendiri. Maka tidak ada tempat Untuk kita meminta ampunan Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk berikutnya, kembali kami persilahkan Kepada Bunda untuk bertanya langsung Kepada Ustaz Danu Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat saya Ibu Yati dari Depok Iya Ibu Anak saya Ustaz 4 tahun Ustaz Unguaknya mampu besar berapa tahun ibu empat tahun empat tahun namanya siapa anak ibu Muhammad Rizki Ferdauz uh, nama yang bagus Muhammad Rizki Ferdauz Iya uh, ibu ada suami di sini ada meninggal apa cik Innalillahi walailaikum meninggalnya kenapa ibu celaka oh, baru muncul lagi baru saja Ya. Ini berapa saudara Rizky Bu? Ada lima, cuma yang itu ada empat, semuanya yang ikut kesini. Oh. Jadi buat tet ya? Iya, Alhamdulillah ini yang laki terakhir. Yang empat itu perempuan. Ini dikasih terakhir laki ya, bukan Dulu Ibu kepingin sekali punya anak laki-laki. Mama -laki. saya pengen sekali. Ingin sekali. Ya. Kalau boleh saya tanya? Pernahkah pada waktu Ibu, maaf ya Bu ya, ini saya harus masuk lebih dalam. Ibu pernahkah dulu Ibu saking kepinginnya Ibu punya anak laki-laki-laki seorang pintar? Pernah enggak? Enggak sih. Enggak, Bapak, Bapak, kalau Bapak ya katanya suka. nanya nanya gitu. Saking kepenginnya. Saking kepenginnya oh. seorang pintar gitu mungkin. Ya. Oh. Aduh, gimana ya? eh uh, gimana ya saya jawab ya? enggannya peserta. Saya jadi bingung gimana tah ya ini. <tanya> ini aja ibu ibu siapa tadi ibu Yati. ibu Yati ibu Yati karena uh, bapa sudah dipanggil oleh Allah ini yang kerja keras ibu Yati jadi tapi tidak apa apa ya bu ya, ya. begini aja. Ibu Yati, saya mohon Ibu mulai saat ini rajin untuk tahajud. Benar-benar rajin tahajud. Jadi ibaratnya tahajud itu sudah kayak mandi. Maksud saya bukan masalah tahajud sama dengan mandi. Enggak. Jadi kita bisa mandi tiap hari dua kali minimum. Kalau bisa tahajud itu ya hampir setiap hari. InsyaAllah ya. Kemudian di dalam selesai sholat punah tahajud. Ibu Yati selesai itu memohon kepada Allah Ta'ala Ya Allah jika anak saya sebutkan Tadi siapa namanya? Muhammad Muhammad Rizki Firdaus Jika anak saya Muhammad Rizki Firdaus bin Bapak Sapa'i Pak Sapa'i ya? ya. <laughs> bin Sapa'i jika anak saya ini belum bisa jalan Belum bisa seperti anak yang normal seumurnya jika itu dari kesalahan saya ya Allah atau kesalahan almarhum suami saya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Doa itu diulang terus-menerus Bu Yati, diulang terus-menerus. Mohon ampunan, mohon ampunan, mohon ampunan. Nanti di akhir doa, Ibu Yati mohon kepada Allah Ta'ala agar adik Muhammad Rizky Firdas ini diberi. ...normal dalam berpikir... ...normal dalam bergerak... ...seperti anak yang biasa... Ya. ...mintalah yang seperti itu... ...tidak usah terlalu tinggi... ...mudah-mudahan doa Ibu Yati... ...yang serius... ...yang khusus... ...benar-benar karena Allah Ta'ala... ...mudah-mudahan Allah memberikan... ...adek Muhammad Rizky Firgas ini... ...mulai ada kemajuan... ...dan mudah-mudahan... ...bisa menjadi normal seperti anak se anaknya Rusyiana amin. Amin. amin ya Ibu yang sabar mudah-mudahan nanti Allah memberikan uh, rahmat sehingga adik diberi kebaikan ya amin kabar hmm. ya amin terima kasih Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya jadi teringat satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy'ubru' Endah Fatimah Tilula sabar itu pahalanya akan diberikan oleh Allah ketika pertama kali kita diberikan musibah. Jadi kadang sabarnya kita ini lemot ya tuh, tulalit. Iya. Bahnya udah kapan marah-marah dulu baru baru sadar. Jadi udah kemana-mana sabarnya baru nyampe. Mana aja bersabar gitu kan. Baik, Haji. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik Untuk berikutnya kami kembali persilahkan Untuk bertanya Iya Tolong disiapkan micnya dulu Iya Bapak yang Ada yang dari jauh, dari mana dari jauh dari uh, Bapak yang dari Jambi Coba Bapak dari Jambi Kalau ini yang sudah siap, yang mana ini? Ya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah. saya Suwarno. Alamat Purwokerto, Jawa Tengah. Pekerjaan saya mendidik. Bisa ya. di sekolah. Micnya di dekatin lagi, Pak. Micnya. Bapak mau baca puisi? Bukan. Oh enggak. Diketin saya. saya Pak, micnya ditempel. Saya punya anak namanya Gani Masalah yang menimpa pada Ananda adalah susah tidur, gelisah, gerak refleks berkali-kali, ya. tangan itu terutama kaki sampai tangan. Ya, tolong sampai dipercepat kaki. pak ya. Pikiran melayang, kacau antara pikiran dan kemauan selalu bertentangan, suka marah tanpa sebab, emosi tak terkendali, terus ya. pusing kepala, jajah setelah. Wow, ya bapak. Langsung saja, singkat, sedekoin ya. Kami mohon solusi untuk itu ah itu anak anaknya ya anaknya yang mana bapak iya ini wah kantengnya <laughs> kayak saya waktu ABG <laughs> pemalu pak bapak oh sama sih juga pemalu pak dulu memang antum pemalu sekarang malu-maluin <laughs> sama juga sama. Sama-sama okay, Satu, Satu perguruan Perguruan Bela diri malu malu <laughs> Baik sama. Pak uh, Memang kebanyakan Anak-anak uh, Atau orang yang relatif Kehilangan Kepribadian Ini rata-rata biasanya orangnya Pemalu Introvert Pendiam Menyendiri Putra Bapak seperti itu ya? Betul ya Mas Nah di Kanada sebenarnya diawali oleh diam yang diceritakan diam adalah emas itu bagi orang yang cerewet nah itu diamlah jadi emas. Hmm. Tapi kalau orang yang sudah diam disuruh bicara sebenarnya jadi bukan tambah diam. Enggak hmm. jadi nasi. Jadi sebenarnya adik ini terlalu introvert pendiam hanya berpikir sendiri yep, yep. sendiri iya ya. Malamun akhirnya masuklah teman-teman adik Temen yang gak tampak Ini terjadi Sudah lama Sudah mulai umur SD. berapa? Kelas 2 SD Kelas 2 SD Nah kalau kelas 2 SD ada satu hal Ini Bapak dulu sering ke orang pintar gak? Dulu waktu Bapak mudanya. atau Ibu iya. Waktu mudanya waktu iya. Iya. Sering ya Sekarang sudah punya mudanya. pegangan, punya ilmu Iya aja. ada Jadi, ya Amalan tapi sudah Sudah lebih gak dipakai sampai. Tapi ada dulu. Nah ini hmm. nih takutnya saya, hmm. karena beliau cerita SD kelas 2 berarti umurnya kurang lebih baru 8 tahun, belum akil balik. Kalau hmm. ini belum akil balik biasanya ini support dari orang tua biasanya. Jadi kali anaknya biar begini dikasih dibacain, biar begini bacain kali ya orang tua maksudnya, orang tua saja. Jadi Ade memang nggak tahu, Ade nggak tahu. Nah di sini Bapak, saya memohon, yeah. uh, nanti kita coba berdoa bersama, dengan Tulus, tapi ini masalah ini sebenarnya tidak bisa kita bertemu sekali, kemudian langsung bisa selesai masalahnya, tidak bisa. Yeah. Dengan uh, doa yang baik, dengan ketulusan Bapak, adik juga mau berubah, yeah. mau berubah yeah. untuk yeah. tidak ngalamun lagi. Yeah. Tidak pendiam lagi mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan sehingga adik siapa namanya tadi Dani Barkah adik Dani Barkah ini bisa sembuh karena Allah ya. Amin ya. Jadi kita doain semoga ini ya Dani ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Ya gimana nangis? Asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Hidup ini penuh dengan warna-warni, setiap orang memiliki pengalaman, memiliki uh, kehidupan yang berbeda. Namun apapun warna hidup kita, demikianlah Allah sudah menganugerahkan semua warna-warni di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan itu lebih bisa menjadikan hidup ini lebih indah. Jangan kemana-mana, tanah bengkel hati bersama Ustaz Danul dan Daizaki akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian kita di Minggu pagi hari ini penuh dengan keberkahan dan mampu memberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat tentunya. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Dan untuk melengkapi serta untuk menyempurnakan pengajian kita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 Mudah-mudahan dengan kekhusyukan dan keikhlasan kita doa kita dikabulkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Aziz, Engkau lah yang berkuasa. Terhadap semua makhluk ciptaan-Mu. Baik yang ada di langit maupun di bumi, Ya Allah. Dan engkau lah yang berkuasa mengatur semua makhluk-Mu, Ya Allah. Baik yang tampak seperti kami maupun yang tidak tampak oleh mata kami. Ya Allah, Ya Ghaffar. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, Ampunilah dosa yang kami lakukan.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 Jika kami sering berbuat kasar dan berbuat tolim kepada istri kami. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami. Kepada teman-teman kami. Kepada hambamu yang lain ya Allah. Dan juga ampunilah dosa yang kami lakukan terhadap makhluk yang kau ciptakan di muka bumi. Hmm. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu Ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami hmm. dari perbuatan dan lisan kami yang dolim kepada ibu dan ayah kami Ya Allah. Hmm. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Ya Allah. Amin hmm. Astagfirullahaladzim Ya Allah kami mohon agar engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami kasihi Ya Allah mm -hmm. Ya Allah kami mohon agar engkau ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami Ya Allah mm -hmm. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa kami Jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu Ya Allah Mm -hmm. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami. Mm -hmm. Alhamdulillah, Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Mm -hmm. Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, sehingga kami tidak mampu menghitung atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Mm -hmm. Ya Allah, kami mohon kepadamu jika kami banyak Engkau berikan musibah dan peringatan. Serta sakit yang ada pada diri kami Kalau itu dari kesalahan dan dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Ghaffar Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami Ya Allah Dan juga menghilangkan peringatan Serta musibah yang ada pada diri kami Ya Allah jika di antara Anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah kami mohon ampun kepada-Mu ya Gopar ampuni kesalahan dan dosa kami ya Allah jika kesalahan dan dosa kami berakibat pada anak-anak kami ya Allah dan kami mohon kepada-Mu ya Allah ya Salam agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah sehingga kami bisa lebih sujud kepada-Mu ya Allah amin ya Allah Jauhkanlah kami dari geran setan yang kau kutub, Ya Allah. Hmm. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kejengkelan yang ada dalam hati kami. Hmm. Jekatkanlah kami selalu dengan kesabaran, Ya Allah. Hmm. Jekatkanlah kami selalu dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah. Amin. Hmm. Ya Allah, Ya Razak. Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan tayyub di muka bumi, Ya Allah. Hmm. Agar hati kami tenang dan tenteram, Ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalanmu Ya Allah Amin Ya Allah Kami adalah hambamu yang masih hina di hadapanmu Ya Allah Ameen. Dan kami membutuhkan bimbingan jalan dan petunjukmu Ya Allah Ameen. Mudahkanlah kami belajar kebenaran dari Quran dan sunnah rasulmu Ya Allah Sehingga kami bisa menjalankan syariat Islam dengan ikhlas Ya Allah Amin Ya Allah Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Inna illaha illallah Muhammadur rasulullah. Rabbana fit dunyaya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin, aminnal mudhibas sahih. Amin ya arhamar rahimin. Semoga apa yang kita minta itu terbaik menurut Allah, kabulkanlah yang terbaik menurut Allah Terima kasih atas segala perhatian Amin mohon maaf atas segala kekurangan Tentunya, Kami mohon undur Tentu dan laizaki dari Bengkel Hati Bilai Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh